Achandra, selamat pagi. Selamat pagi. s i l a k a n、uh, Pengusaha seharusnya bukan ganti rugi, itu harusnya ganti untung.、Hmm. Tapi mengingat pemerintah pasti nggak bakalan ada cerita seperti itu. Yang perlu diperhatikan pemerintah itu harus dikerjakan secepat mungkin. Jangan bikin jalan layang bisa dua tiga tahun. Hmm. Pengerjaannya harus sesuai dengan p i t a perjalanan, mana yang tiang pancang, mana yang harus ngecor di luar, mana yang jali. Jadi secepatnya. Terima kasih. Oke,、okay. s a m g a t pagi Pak Paulus. Pagi i Bu. Silahkan. Ya, sangat sering terjadi Bu. Berbagai penderitaan warga, baik itu yang menyangkut pembangunan jalan maupun sarana lainnya. Pemda seharusnya menempatkan para aparatnya Bu di titik rawan kemacetan tersebut. Selama ini sangat jarang terlihat Bu, aparat pun turun lapangan. Kalau ada itu hanya sesaat Bu. Ya, jadi Pemda itu、uh, harus memperhatikan p e n d e r i t a a n rakyat itu. Katanya bapak-bapak m a rakyat. Kalau kampung kita katanya s a m p a i lagi yang ngurusin kalau bukan bapak-bapak. t o l o n g ya Pak, peduli lah sama rakyat, p e n d e r i t a a n rakyat. Makasih. Pak d i d i selamat pagi. Halo Pak d i d i Bu. Silahkan. Ya, b e n a r u t kami itu ya, pembangunan itu harusnya kan pakai izin dulu sama p e n g u s a h a n y a dulu. mereka itu e nggak pakai izin asal bangun gitu aja. Sepertinya orang yang dibisu itu orang-orang yang e nggak e n d a h apa namanya sanggup tautnya dengan pembangunan gitu loh. Jadi ini kesalahan daripada tiwak tata kota maupun tiwak dari p u b Denmarka kota dan ini DKI untuk minta izin dulu pada pemkam a y a daripada l a p t l a p i itu b i a s i a s yang ada itu. Jadi oleh karena itu maka